satu ini di dalam meniti karirnya tanpa belajar dari manapun, tanpa belajar dari siapapun lebih jelas lagi performnya mampu dan bisa tampil elegan ramayana, nyupa lapar, rendis enterprise, via valen warrakatu Sla